Apakah wanita ummat boleh mengendarai motor atau mobil? Mohon nasihatnya Naam. Ini banyak pertanyaan seputar ini dan sengaja. Ya, saya bawa kitab kecil. Naam. Pertanyaan ini uh, memang saya mengingatkan kepada ikhwah untuk mengingatkan saya. Naam, alhamdulillah. Ya. Agar bertanya tentang wanita naik mobil atau naik motor Saya sengaja 6 Jadi buku di depan saya ini dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bader Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad salah satu ulama besar di Madinah mengajar di Jami' Islamiah bahkan mantan rektor dan beliau mengajar di Masjid Nabawi 6 yaitu kemuliaan dari Islam untuk wahai muslimah Hukum wanita mengemudikan kendaraan dalam pandangan syariat. Hukum wanita mengemudikan kendaraan dalam pandangan syariat. Naam, di sini pembahasan tentang wanita naik mobil. Kali lagi, kalau naik motor lebih parah. Ya. Pertanyaan di sini pembahasannya adalah naik mobil, bukan naik motor. Kalau naik motor lebih parah. Lebih parah karena angin akan e, apa namanya berhembus kepada da, pada tubuhnya sehingga membentuk lekak-lekuk tubuh. Kalau mobil tidak, tetapi yang pembahasan di sini mobil dilarang, sepakat. Nah, silahkan baca sendiri. Tolong buku ini dibaca oleh ummahat yang masih mengendarai mobil dan lebih-lebih yang mengendarai motor tolong dibaca dengan perlahan-lahan dengan ta'anni pelan-pelan dengan uh, lapang dada bersungguh-sungguh untuk memahami diulang-ulang kalaupun harus 10 kali, 20 kali tolong diulangi tidak masalah supaya betul-betul faham bagaimana fatwa ulama' Tentang mengendarai mobil Lebih-lebih mengendarai motor Lajna daima Syekh Abdul Muhsin Syekh Ibn Uthaymin Lajna daima Syekh Bin Bas Pimpinannya pada waktu itu Naam Ibn Uthaymin Kemudian Syekh Saleh Fauzan Anggota Lajna Ya Semua menfatwakan Diharamkan bagi wanita untuk mengendarai Membawa mobil Menyupir mobil Lebih-lebih motor Hal itu sudah ditanyakan Kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidahullah Yang saya dengarkan lewat kaset Pada Dawrah Bantul 2 tahun sebelumnya 6 Tentang Ummahat yang naik motor Ya Bukan mobil Naik motor Lebih-lebih Fatwa Syekh Ubaid Berarti Banyak sekali kibar ulama yang berfatwa Nah Sekarang Ummahat Apuan-apuan Saya mengingatkan Banyak yang salah faham Ya Tentang makna darurat Karena selalu Mereka beralasan dengan darurat Sehingga Kalau sudah alasan darurat Babi pun menjadi halal iya kan, karena darurat perlu dipahami makna darurat dan semestinya anda anti atau antunna sebagai bentuk warak, berhati-hati naam perkara darurat itu ditanyakan kepada para ulama atau para asatidah apakah itu darurat, misalnya naam, kita harus memberi contoh untuk mendekatkan pemahaman atau mudah-mudahan Contoh ini ada yang langsung Bersetuhan langsung pada kasusnya Sehingga nampak bagi dia Bahwa itu keliru dan salah memahami Makna darurat Misalnya Kadang-kadang seseorang Dia yang membentuk suasana Atau situasi darurat dia sendiri Yang menurut syariat Dia lapang sebenarnya tapi dia membentuk sendiri pada dirinya bentuk darurat, lalu dia berdalil darurat. Ini bukan darurat namanya. Hati-hati. Ini hawa nafsu. Ya, tinggal di uh, di Jawa misalnya. Ya, seorang suami istri di Jawa. Lalu misalnya istrinya dibawa di keluarganya. Dikendari sini misalnya Bisa dengan suaminya Lalu Istri tidak bisa berbuat apa-apa Terhadap anak-anaknya Untuk belanja dan lain sebagainya Harus berkendaraan menjupir mobil atau Mengendarai motor Siapa yang membuat suasana darurat Sang suami Yang mengirim istrinya Ke negeri yang lain Untuk kemudian Istrinya dalam kondisi darurat Harus mengendarai mobil atau motor Ini namanya anda Berdosa Membuat suasana darurat sendiri Kenapa Wajib seorang suami Bersama dengan istrinya Menafkahinya, mendidiknya Nah, mentarbiahnya Bukan istri dibawa ke nanti yang lain Diserahkan kepada orang lain Ini contoh Naam. Atau contoh yang lain Yang salah dalam memahami makna darurat Dalam perdagangan Nah Berdagang Saya tidak bisa Melangsungkan perdagangan saya Melainkan harus mengendari motor atau mobil Nah Maka ini darurat Afwan kita mau bertanya Apakah Benar, jujur Anda yang harus terjun langsung Dalam perdagangan itu Atau bisa mewakilkan pada orang lain Misalnya saudara laki-laki kita Atau ikhwan kita yang amanah Kita gaji Mungkin kita bisa hitung Untungnya sebulan misalnya kebiasaan Satu juta Misalnya kita gaji seseorang 400 ribu misalnya Kita dapat untung 600 ribu Tapi kita tidak naik motor Bukan kita yang harus Melangsungkan perdagangan itu Karena Kita sedang melanggar syariat Naam Kita sedang apa? Melanggar syariat Maka ini semua Bentuk-bentuk perhitungan darurat atau bukan Naam Darurat artinya Kalau yang saya pernah dengar dari Syekh Halal Bani rahimahullah, Adalah Sesuatu yang Di hadapan kita maut Kematian, tidak ada jalan lain Pas Itu namanya darurat Kalau orang Jawa bilang apa? Mentok iya Mentok Sudah tidak ada lagi usaha Yang lain, yang bisa diusahakan Pas, mentok Itu darurat Babi halal kita berada di hutan yang ada cuma babi makanan yang kita bawa atau e, pas ada babi di situ kita makan babi itu karena kalau tidak kita mati namanya darurat itu pun tidak boleh melebihi kapasitasnya kalau sudah terpenuhi e, kadar yang bisa menopang kehidupan kita jangan ditambah sampai kenyang nah itu namanya darurat. Itu yang dijelaskan oleh Syekh al Albani rahimahullah taala. Waktu alam beshawab afwan enam. Karena ingatlah, kalau satu orang yang memberi contoh enam, apalagi kalau yang memberi contoh orang yang diketahui punya ilmu pengetahuan terhadap din Islam, terhadap syariat, itu akan diikuti oleh orang yang lainnya, akan membuka pintu. Dan ketahuilah dosa itu akan ditanggung oleh yang memberi sunnah yang jelek Yang mencontohkan sunnah yang jelek pertama kali Nah, karena dia menjadi sebab Akhirnya umat yang lainnya ikut-ikutan Ya Tidak lama istri ustadz juga ikut minta Iya Minta juga Oh Afwan Tolong saya juga diajari Untuk naik motor, naik mobil Nah Iya Nanti dalilnya Ketika dinasehati dalilnya Kenapa antum biarkan Ummah Hatsanah Tidak melarang Kan begitu dalilnya nanti Berarti antum juga membolehkan Karena tidak melarang Nah maka kewajiban seorang da'i harus apa Menjelaskan menutup pintu-pintu tersebut Nah harus Jadi ini Tambih yang sangat penting di zaman sekarang zaman fitnah, enam, sedikit. Kalau kita lengah, tidak selalu mengingatkannya, maka akan menjadi contoh dan kemudian merebak. Nasehallallahu assalamualaikum ya. Enam, awalnya satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya sallallahu alaihi wasallam alafiyah kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum